ada Ramayana ada Adam Video syuting Abang Agus, terima kasih juga ada toko ABS. para sahabatku dari Purwodadi ini ya, halo Purwodadi halo juga semuanya ya se-Indonesia kumpul sini. ini SNP Indonesia semuanya ya lola ya ini SNP ini kok kosong kulitnya apa ini Goyang jigo, mantap. Setuju kalau aku yang nyanyiin? Ora aku <laughs> Oke, okay, langsung saja yang kedua kalinya dari saya buat Anda. Oh iya. Yeah. Siap semuanya ya? yang kiri kok lemes, yang kiri tak kasih cium jauh mantap mantep ae ayo monggo Oh mm -hmm. mm -hmm. Yeah!